Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Doktor bisa berjumpa kembali. Ternyata yeah. sehat itu uh, melebih dari segalanya. Betul. Kita yeah. bisa bertemu se seperti saat ini adalah sebuah kebahagiaan. Walaupun kita punya uang banyak, apalagi lebih senang dok. Iya. <laughs> yeah. uh, lagi kondisi sakit, kadang-kadang saya pernah uh, lima yeah. hari yang lalu. Ketika yeah. istri saya menanyakan kakaknya, kakaknya lagi sakit. Yeah. Besok mau dibawain apaan? Yeah. Oh jeruk-jeruk, oh iya. Yeah. ayo kita bawain. Yeah. Tapi ketika sakit yang mungkin sedikit parah orang e, menawarkan mau sate yeah. orang lagi nafsu makan ditawarin sate, Tawarin apel ya yeah. ketika sehat nggak pernah ditawarin gitu betul ya yeah. dan <laughs> itu Bang. ada satu kredo yang mengatakan ya sehat bukan segalanya mm -hmm. tapi tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa <laughs> betul <laughs> ah, ya <yeah. laughs> <yeah. laughs> sehat alami dan islami silakan pak dokter ya yeah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin wabillahi nashtain ala umur itu niyadin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wassohbi asma'in amma ba'du Jadi Pak Taufik Saya kan uh, Kita kan sudah Sering ya mm -hmm. siaran ini uh, Banyak hal yang sudah kita bahas ya. Nah, sekarang saya ingin Kembali lagi ke basic lagi mm -hmm. Back to basic lagi yeah. Mengenai sehat alami dan islami Karena memang sejak Saya pertama kali terjun di uh, ini dunia pengobatan alami dan islami ini itu saya sudah selalu mengingatkan bahwa mm -hmm. sakit itu jangan uh, berpikir bahwa sakit ini obatnya ini mm -hmm. nah, hanya berpikir itu aja padahal banyak hal yang uh, penting yang uh, harus kita perhatikan mm -hmm. untuk mencegah penyakit terutama mm -hmm. dan juga untuk mengobati dengan menggunakan daya kekuatan dari badan kita ya. Mm -hmm. nah. Tapi kali ini saya ingin membahas tentang tibu nabawi yang hakikatnya sebenarnya seperti apa gitu. Mm -hmm. <coughs> Jadi kita kan sering uh, memperhatikan ya adanya uh, uh, pemikiran kedokteran timur ya. Mm -hmm. nah, kedokteran timur ini kan biasanya identik dengan kedokteran India ya mm -hmm. sama Cina. Mm -hmm. Kalau Cina itu uh, kita pasti ingatnya Akupuntur ya akupuntur. Nah, sama Shinse. Yeah. Kalau kedokteran India kita ingatnya Uh, pengobatan wasir ya dan peng pengobatan mata. mata tanpa operasi ya nah itu uh, memang pengembangan yang pesat di dalam dua anu itu seperti itu gitu ya mm -hmm. nah uh, metode pengobatan yang berkembang itu ya seperti metode pengobatan Cina dan uh, India kenapa kok bisa berkembang dengan baik karena memang uh, mereka itu uh, ilmunya itu tercatat dengan rapi mm -hmm. ya dan dilaksanakan secara konsisten oleh mm -hmm. tabib, tabib dan sinse. Mm -hmm. ya. Sementara pengobatan nabawi ini memang selama berabad-abad ini kurang mendapat perhatian. Mm -hmm. <tuh> Jadi orang uh, kaum muslim ini kebanyakan uh, masuk ke dalam pengobatan metode barat dan mereka sama sekali tidak menengok itu. Mm -hmm. Sehingga uh, pengobatan islami ini uh, berkembang hanya secara turun temurun. Mm -hmm. Jadi dari ayahnya memberikan ilmu kepada anaknya dan seterusnya ya. Mm -hmm. Nah, padahal sebenarnya pendekatan dalam pengobatan nabawi itu juga ilmiah, mm -hmm. ya. Jadi kan yang ilmiah itu, itu kan uh, tidak hanya yang dites di laboratorium, mm -hmm. ya. Jadi apa yang secara empiris, secara pengalaman juga itu didapatkan bahwa itu memang mempunyai manfaat, itu juga sebetulnya. Bisa merupakan suatu yang ilmiah, hmm. ya asalkan yang mengungkapkan itu orang yang mengerti, yeah. ya. Oleh karena itulah makanya saya terpanggil untuk terjun di sini, gitu, hmm. untuk mendalami. Jadi sejauh mana sih manfaat dari uh, tibunabawi ini? Hmm. Memang kalau kita secara emosional kita akan mengatakan bahwa, oh semua yang datang dari wahyu, semua hindatan dari Rasulullah pasti benar, betul. Saya yakin juga sepenuhnya, hmm. ya. Hmm. Cuman kan sekarang ini kan. Periwayatan itu Hadis dan sebagainya itu Kan kita harus uh, selidiki juga mm -mm, mm -mm. Ya kan Di samping kita membaca kitab-kitab dari para salaf Kita juga menyelidiki dan membuktikan secara ilmiah Supaya keiman keimanan kita semakin mantap betul. Dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW Semakin besar betul, betul. Ya, Nah jadi uh, Ada enam alasan ya uh, Yang kenapa kok kita memilih metode pengobatan nabi Yang pertama Bahwa metode ini memang secara uh, Sudah bertahun-tahun Beratus tahun bahkan ya mm -hmm. Sudah terbukti memberikan manfaat mm -hmm. ya. Kemudian yang kedua juga Obat yang dipakai itu Terutama adalah obat-obat alami ya. Kemudian uh, Yang ketiga bahwa penelitian Obat-obat yang dipakai Dalam uh, tibu nabawi Itu ternyata memang secara ilmiah Bermanfaat bagi kesehatan mm -hmm. Yang paling populer adalah Habatusauda Jintan ya. hitam ya Jintan hitam ini e, penelitian ilmiahnya sudah banyak sekali hmm. Yang membuktikan bahwa itu e, bermanfaat Dan saya juga nanti akan ada satu sesi khusus Membahas mengenai manfaat dari jintan hitam ini Karena luar biasa sekali Manfaat dari jintan hitam itu? Ya jintan hitam Tapi di luar itu juga jintan hitam ini juga punya keterbatasan hmm. ya. Kemudian yang ketiga eh, Yang keempat maaf Ya, semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Mm. Jadi saya punya pemikiran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin menganjurkan sesuatu tanpa dipikir dulu. Mm. Apalagi dikatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dituntun oleh wahyu. Mm. Ya. Mm -mm. Jadi tidak pernah salah. Oleh karena itu kalau Rasulullah mengatakan bahwa ini manfaatnya ini pasti benar. Yeah. Karena itu datang dari uh, uh, apa namanya? firman-firman Allah juga dari wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada uh, Rasulullah hmm. SAW. Nah kemudian juga ya kita juga punya keyakinan bahwa orang Islam itu sebagai seorang mukmin ya kita punya keyakinan bahwa metode apapun yang dipakai hmm. kesembuhannya terpulang kepada Allah. Hmm. Harus punya keyakinan itu. Iya. Ya kemudian juga uh, kita juga yakin bahwa dengan mem mempopulerkan tibu nabawi, berarti kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan ini uh, pahalanya sangat besar hmm. menghidupkan sunnah jadi dengan pemikiran seperti itu maka saya pikir kita harus kembangkan ini tibunabawi ini tentu dengan segala keterbatasan ya yeah. ya dalil-dalil dari tibu Nabawi itu sendiri itu bisa kita lihat dalam Quran surat Al Baqarah ayat 115 misalnya hmm. ya di mana disitu disebutkan yang artinya Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas Rahmatnya dan Maha Mengetahui. Hmm. Artinya kemanapun kita mengambil pemikiran, ya makna yang terkandung di dalamnya, kemanapun pemikiran kita ambil, itu semua adalah milik Allah. Hmm. Ya, ada uh, juga uh, saya tidak tahu apa hadis atau apa saya agak lupa, mohon maaf ini yang mengatakan bahwa uh, ambillah hikmah. Dari manapun datangnya, hmm. karena hikmah itu adalah milik orang mukmin yang tersacar. Hmm. Jadi kalau hikmah itu datangnya dari Timur, dari Cina, dari Persia, kita tetap ambil, ya karena itu adalah milik orang mukmin sebetulnya. Hmm. Cuma kita belum menggali aja ya? Iya gitu. Belum dia lebih awal menemukannya. Betul persis ya. Jadi kalau ada metode metode diagnosis penyakit dari Barat. Itu bukan merupakan aib untuk kita jika kita mengambil itu hmm. sebagai uh, pedoman dalam pengobatan misalnya. Hmm. Hmm. Hmm. Kita tetap lakukan itu, ya. Kemudian di yang kedua, dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 79 80 ya. Yang artinya dan Tuhan-kulah yang memberi makan dan minum kepadaku dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Hmm. Wa idza marittu fahuwa yashfin hmm. Hmm. ya. Nah, kemudian juga hadis riwayat uh, muslim juga yang mengatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya Kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu akan pasti akan sembuh dengan izin Allah mm -hmm. Ya, Jadi dengan pemikiran begitu bahwa setiap penyakit ada obatnya Itu tidak berarti bahwa uh, setiap penyakit bisa saya obati mm -hmm. <laughs> Belum tentu kan, karena ilmu saya kan terbatas ya Kadang-kadang yeah. ada orang yang salah yang menganggap bahwa Oh semua penyakit ada obatnya, seolah-olah semua penyakit saya bisa obati gitu, tidak Artinya ada obatnya, dan ini merupakan ada beberapa makna Yang pertama untuk pasien memberikan harapan Jadi anda sakit seperti apapun, jangan khawatir Munculkan optimisme dalam diri anda Insyaallah ada obatnya, carilah kemana pergi Terkadang kesembuhan itu obatnya berapa persen ya? Iya Justru di, dalam diri kita yang membuat kesembuhan lebih cepat, gitu. persis hmm. ya. Nah, hmm. Jadi daya tahan tubuh itu memang ditentukan oleh uh, kemampuan kita mengarahkan fikroh kita yeah. ke arah hal-hal yeah. yang positif. Betul. Ya. Hmm. Kemudian uh, yang pertama untuk pasien manfaatnya menumbuhkan optimisme. Yang kedua kepada para dokter dan para ahli-ahli ilmu kesehatan hmm. untuk berpikir terus mencari obat untuk setiap penyakit. Hmm. Seperti sekarang misalnya flu burung, hmm. ya. Obatnya pasti ada. Mm -hmm. Nah, kalau orang mengatakan obatnya ya ini, selidiki terus dong. Iya mm -hmm. kan karena yeah. obat ini pun juga menyebabkan kematiannya 90%. Iya. Yeah. <laughs> Carilah yang lain yang mungkin bisa membuat kematian itu hanya 10% mm -hmm. atau gimana gitu lah, ya. Yeah. Yeah. Jadi uh, dokter pun didorong untuk uh, berpikir terus, para ilmuwan Islam didorong untuk berpikir terus, dan belajar terus. Nah, ya. kita jangan berhenti dan kita jangan hanya menerima saja, kita menunggu Ya, Dan kita hanya membaca literatur-literatur, penelitian-penelitiannya orang. Kemudian kita menerapkan itu. Jangan setiap kali ada literatur yang kita baca, kita kembangkan. Kemungkinan ini lompatannya itu bukan hanya satu langkah, tapi langsung sepuluh langkah misalnya hmm, gitu. Loh, hmm, ya. hmm. Jadi ini dorongan ini di dalam uh, uh, hadis ini. Kemudian juga... Uh, dalam hadis bukhari dan muslim setiap kali, yang artinya setiap kali Allah menurunkan penyakit pasti Allah juga menurunkan obatnya. Mm -hmm. Ini juga ada hadis yang mengatakan begitu. Ya. Nah kemudian sekarang uh, khusus mengenai pengobatan metode Nabi ini. Ya. Uh, Ibnul Qoyim al Jauziyah rahimahullah ya mengatakan bahawa metode pengobatan yang disampaikan Nabi saw adalah wahyu dari Allah subhanahuwataala. Ya, mm -hmm. oleh karena itu pasti benar. Mm -hmm. Ya, nah, beberapa pengobatan Nabi ya, yang dianjurkan antara lain tadi diantaranya habtu soda. Mm -hmm. Ya, bahwa hendaklah kamu menggunakan cinta hitam karena sesungguhnya padanya terdapat penyembuhan bagi segala penyakit kecuali asam. As Apa asam as itu ditanya oleh Aisyah mm -hmm. waktu itu asam as itu artinya mati. Mm -hmm. Maksudnya adalah bahwa cinta hitam itu Uh, bisa menyembuhkan banyak penyakit, mm -hmm. ya kecuali penyakit yang bisa uh, menyebabkan kematian, mm -hmm. ya. Nah, tapi uh, sekali lagi saya katakan bahwa bukan berarti bahwa semua penyakit obatnya cinta hitam. Mm -hmm. Kalau semua penyakit obatnya cinta hitam, Rasulullah tidak akan merekomendasikan obat lain. Ya, apa hanya satu cukup ya? Cukup satu. <laughs> ya, jadi setiap kali ada orang tanya. Uh, ya Rasulullah ini kalau sakit ini obatnya apa? Jintan hitam nah. Pasti jawabannya begitu Ada lagi yang lainnya jintan hitam Iya <laughs> <laughs> Padahal tidak kan Nabi juga selalu memberikan macam-macam lah yeah. Anjuran ya hmm, hmm. Cuman jintan hitam ini memang luar biasa manfaatnya <imus> Karena di dalamnya mengandung banyak uh, uh, asam lemak tak jenuh Kemudian antioksidan dan juga bioflavonoid hmm. Yang ini memang sudah diteliti secara ilmiah Di negara-negara barat juga dilakukan penelitian untuk jintan <imus> hitam Ini banyak sekali penelitiannya <imus> Ya Kemudian yang kedua mengenai madu Madu ini adalah satu-satunya uh, obat yang disebut yang merupakan resep yang datangnya dari Allah mm -hmm. Oleh karena itu saya katakan bahwa madu ini uh, obat yang luar biasa mujarab mm -hmm. Jadi kalau ada seorang praktek uh, tipu nabawi Dia ngobati pasien dia belum tahu pasti obatnya Kasih madu dulu mm Hmm Ya, karena untuk menghilangkan keraguan-keraguan itu ya. Iya. Di, dan untuk meyakinkan pasien. Iya, gitu. Kasih madu dulu. Insyaallah ya, itu apa namanya akan memberikan manfaat sambil kita pelajari. Hmm. Memang di dalam dunia kedokteran modern pun Dokter itu juga belajar terus. Dia bukan sekali lulus spesialis berhenti. Tidak. Jadi kadang-kadang ada pasien-pasien yang dia belum bisa memutuskan obatnya apa dia pelajari dulu. Hmm. Jadi biasanya diberikan obat-obat yang simptomatis dulu yang untuk gejala-gejala sambil dia pelajari lagi mm -hmm. gitu. Nanti di rumah juga masih buka buku pak mm -hmm. Jadi bukannya bebas dari itu Jadi saya pikir setiap siapapun juga yang mempraktekan uh, mengenai tibu nabawi pun juga harus meniru cara yang begitu mm -hmm. nah. Kemudian juga uh, uh, kurma juga Puji-pujian uh, Rasulullah kepada kurma Manfaat kurma yang luar biasa diantaranya kurma ajwa ya mm -hmm. Kemudian juga uh, buah tin. Buah tin ini kan mengandung kalsium dan fosfor yang tinggi, ya. Kemudian juga mengandung serat tinggi yang uh, serat yang baik ya, yang apa lunak, yang larut dalam air ya. Dan ini uh, akibatnya dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah mengatakan sesungguhnya buah tin itu bisa memotong wasir dan bermanfaat mengatasi enzok. Hmm. Nah ini hadis riwayat Ibnu Abu Darda. Ya, jadi itu diantaranya itu buah tin juga ya. Kemudian juga buah zaitun. Zaitun ini juga dipuji-puji. Dalam Al-Quran pun juga dikatakan bahwa minyak zaitun itu uh, minyaknya saja sudah bersinar. Menyala. Hmm. Ya itu dalam Quran. Uh, mohon maaf saya lupa ini kalau tidak salah dalam Quran Surat An-Nur. Kalau tidak salah dibahas mengenai zaitun ini ya. Kemudian juga makanan lain yang dianjurkan Nabi ya. Misalnya uh, gandum ya. Gandum yang apa namanya yang kasar itu, kemudian tajin, tajin dari gandum, oh, dari beras, ya. Ma -a -a, memberi manfaat yang bagus juga untuk kesehatan. Kemudian rebusan sayur ya, A -a, air sayur, Airnya, ya. A -a -a. kemudian cuka apel, bawang putih, kismis, keju, jahe, kayu siwak ini semua ada. Hmm. Kemudian minyak samin, mentimun, ya, susu ontah, hulbah. Dan masih banyak lagi. Hmm. Bahkan tadi berita yang paling baru... Uh, di Riyadh Membuat uh, burger daging dari unta. Ah, iya. Nah, ini yang paling onta. baru lagi, nih. Iya. <laughs> <laughs> uh, Mudah-mudahan nanti di Indonesia ada juga. tuh. <laughs> <laughs> ya Kemudian yang keempat juga, ya. Uh, sebuah hadis... Riwayat Bukhari dan Muslim juga... Yang menyatakan bahwa... Uh, Rasulullah bersabda... Kesembuhan itu ada tiga cara. Hmm. Yang pertama dengan meminum madu... Ya... Minum madu yang pertama, kemudian yang kedua dengan berbekam, dan yang ketiga dengan besi panas alkai. Itu waktu zaman dulu ya, zaman ya, Nabi. Ya, zaman Nabi. Tapi ya. sekarang tidak, karena itu menyakiti uh, diri kita ya. Ya, mm -hmm. jadi Rasulullah pun juga mengatakan bahwa Rasulullah tidak menganjurkan orang menggunakan pengobatan dengan alkai bakar mm -hmm. karena uh, dikhawatirkan itu menimbulkan kecacatan kan, mm -hmm. nah, ada bekasnya atau kadang-kadang membuat orang tidak bisa berjalan dan sebagainya mm -hmm. ya. ya. <tuh> Kemudian eh, meminum madu di sini itu merupakan simbol dari meminum obat alami <tuh> ya karena madu ini kan alami ya. ya ini Dokter Muhammad Kamal Abdul Aziz dari Fakultas Dokter Universitas Al Azhar Cairo juga menegaskan bahwa kandungan gizi yang ada dalam madu itu membantu menjaga keseimbangan keasaman pencernaan <tuh> ya. Kemudian juga madu ini dianggap sebagai obat untuk diare kronis. Ini sudah dibahas dalam uh, uh, pertemuan ilmiah di Kuwait Yang terdiri dari dokter-dokter Barat dan Timur uh, Madu kan banyak nih pak dokter uh, yeah. Madu yang bagaimana? Yang paling tidak mendekati uh, keaslian atau kemurnian dari madu itu sendiri? Iya yeah, harus madu yang murni hmm, ya, Paling tidak ciri-ciri yang uh, mudah diingat Karena kan banyak nih orang jual madu Ditaruh di kertas koran ya Itu... Oh itu ya. dengan ciri-ciri seperti apakah itu salah satu uh, menge tes eh, madu itu asli? Iya, kan di dalam buku saya ada di <laughs> oh, <laughs> Smart Guide. Oh, tahu kemarin ya? Iya. Ya. Hmm. Jadi uh, dengan menge <tuh> pH-nya, hmm. uh, keasaman dan uh, kadar airnya ya. Iya, hmm. betul ya. Jadi uh, itu pernah ada juga penelitian hmm. oleh Profesor Doktor uh, Profesor Dokter ya, Rukni Hilmi Sihab ya, hmm. almarhum sekarang sudah meninggal beliau. Hmm. Me mencoba melakukan penelitian bagaimana bahwa madu itu membantu pertumbuhan kulit dengan merangsang pertumbuhan jaringan fibroblas. Hmm. Jadi kulit yang terkelupas ya itu diberi madu setiap hari. Hmm. Tapi harus dijaga kebersihannya, hmm. ya, kemudian dibersihkan dan seterusnya. Ternyata itu terjadi rangsangan terbentuknya jaringan-jaringan baru sehingga kulitnya itu pulih lagi. Hmm. Nah ini khasiat madu ini itu ini uh, penelitiannya di Jakarta nih ya. Kemudian juga eh, penggunaan alkaibakar itu dilarang oleh Nabi tadi kan? Saya katakan. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan sekarang alkaibakar itu, itu dalam kedokteran Cina juga dikembangkan dengan pe, apa namanya pengobatan moksibasi namanya. Hmm. Jadi moksibasi inilah eh, memberikan manfaat seperti alkaibakar juga. Hmm. Dengan pemanasan, menggunakan herba yang dibuat seperti rokok, cerutu gitu, kemudian di apa namanya dibakar mm -hmm. dibikin untuk memanasi titik-titik tertentu itu sebetulnya prinsip alkei bakar itu mm -hmm. ha -ha. kemudian juga uh, metode bekam ya bekam ini uh, adalah metode pengobatan yang agung mm -hmm. ya jadi maknanya luar biasa jadi di dalam uh, pengobatan bekam ini memang saya dalam praktek juga memperhatikan bekam ini manfaatnya banyak sekali mm -hmm. tapi tetap ada keterbatasannya jadi semua metode pengobatan tak ada yang sempurna, hmm. ya. Apalagi eh, apa nih kalau secara keseluruhan tak bisa mengatasi semua penyakit, tidak. tidak belum bisa. Hmm. Jadi masih ada beberapa penyakit yang dijadikan ujian Allah bagi kita dan eh, menjadi tantangan bagi kita untuk mencarikan jalan keluarnya. Hmm. Ya. Kemudian juga manfaat dari berwudu ya, hmm. dan juga manfaat solat. Solat ini penelitiannya pernah dilakukan oleh Dr. Muhammad Soleh. Dari uh, penelitian uh, tesis ke dok, uh, doktornya dia, tesis S3 uh, pada tahun 2003. Jadi sholat itu menjadi tesisnya beliau. Iya. Wah, oh, tuhan Allah. Nah, tahun 2003. <tuh> Jadi uh, manfaat sholat tahajud ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu terbentuknya pribadi yang tangguh dan mampu menyesuaikan diri dalam perubahan situasional, mencegah stroke. Dan bahkan bisa menyembuhkan kanker. Hmm. Ini penelitian ilmiah, Pak. Hmm. S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Oh, Indonesia. Ya, nah, jadi setelah itu ya beliau banyak mengembangkan ini pengobatan dengan terapi surat tahajud. Hmm. Ya. Kemudian juga puasa. Puasa ini uh, sudah diakui secara ya. internasional lah di mana-mana bahwa manfaat puasa itu detoksifikasi, ya, kemudian untuk rejuvenasi dari sel-sel vital. Jadi kalau orang mau detox, mau mengeluarkan racun dari tubuhnya, diantaranya dengan cara puasa. Nah. Kemudian juga uh, tidur ya. Pelajaran tidur dari Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa tidur itu ada tiga hal yang penting. Yang pertama, kapan kita harus tidur. Mm -hmm. ya. Sebaiknya itu kita tidur cepat, bangun cepat. Mm -hmm. Kemudian yang kedua, berapa lama kita tidur? Mm -hmm. Menurut penelitian yang terakhir mengatakan 6,5 jam untuk orang dewasa, dewasa. Ya. kemudian posisi tidur posisi tidur yang baik Rasulullah mencontohkan menghadap ke sebelah kanan karena di sebelah kiri kita ini memang ada dua organ yang penting ya yaitu lambung dan jantung hmm. yang kalau kita miring ke kiri maka kedua organ itu akan ter, uh, uh, tertekan hmm. ya, jadi uh, dianjurkan memang uh, menghadap ke kanan nah, kemudian juga mengenai gizi ya. uh, gizi yang dianjurkan, yang yang harus kita uh, makanan yang harus kita makan itu memperhatikan dua aspek yang paling penting, mm -hmm. halal dan toyib. Halal itu uh, baik substansinya, cara mengolahnya dan cara, cara mendapatkannya. Mm -hmm. Adapun toyib adalah manfaatnya, mm -hmm. ya manfaat dan mudorotnya bagi kesehatan. Jadi kalau ada makanan, ya meskipun makanan itu toyib untuk Di Pak malam. Taufik misalnya. Belum tentu toyib untuk saya. Betul, yeah. gitu kan? Karena mungkin di dalam makanan itu ada kandungan bahan-bahan tertentu yang saya tidak boleh makannya. Yang dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan saya. Yeah, yeah, yeah. Jadi bagi saya itu makanannya tidak toyib. Meskipun mm -hmm. itu halal. Mm -hmm. Jadi uh, makanan yang toyib dan halal bagaimana kita tahunya? Pertama kalau halal itu konsepnya sudah jelas dalam Al-Quran. Ya, kalau toyib ini sebetulnya nomor satu menyangkut volumenya kalau makanan yang halal tapi kita makan dalam jumlah banyak Mereka. Itu menjadi uh, -a -a, apa, Membahayakan kesehatan Misalnya contohnya itu Atau diubah-ubah, diolah ya. Jadi seperti tempoh hari kan kita pernah dengar adanya Jagung yang apa itu Yang uh, rekayasa genetika tuh. Memang hasilnya besar Tapi dalam jangka lama itu berbahaya untuk kesehatan Nah, itu sempat kalau tidak salah masuk ke Indonesia dulu kalau tidak salah hmm. Waktu zaman reformasi itu hmm. Ya antaranya itu ya. Hmm. Kemudian mengenai metode bekam ya Tadi saya sudah katakan Jadi pada prinsipnya teknik bekam ini adalah melukai kulit Dan membuang toksin dan sel-sel darah yang rusak yang ada di lapisan atas kulit hmm. Itu prinsip utamanya ya nah, Agar pengobatan hijamah atau bekam ini bisa dipertanggungjawabkan Maka secara medis ada beberapa syarat, ya. Yang pertama pelaku hijama harus profesional. Profesional itu gimana? Menjaga kebersihannya, terus eh, apa namanya Pisaunya atau anunya, jarumnya ya. Ha, ha, jarumnya harus, kalau jarum harus sekali pakai dibuang. Ya, dibuang. Kalau pisau harus tajam, misalnya begitu. Kemudian metodenya harus benar, ya. Kemudian eh, punya akhlak ahli pegam, hmm. ya. Jadi misalnya uh, saya katakan di sini kita juga harus menjaga auratnya pasien. Iya. Jadi kalau yang pria ya pria, kalau yang, yang perempuan ya perempuan. Iya. Iya. Ya. Dan juga pria pun juga <coughs> uh, ada titik-titik tertentu yang harus uh, membuka auratnya, ya harus dilindungi. Hmm. Jangan sampai uh, terlalu dibuka gitu hmm. sehingga kelihatan yang lain ya. Hmm. Nah, kemudian juga Sisa dari pembekaman itu sebaiknya menurut saya adalah dibakar hmm. Ya karena kalau ditanam Ya nanti lama-lama uh, Tempat untuk nanam sudah habis nanti yeah. <laughs> ya kan? Jadi kalau dibuang di sampah biasa hmm. uh, Akan mengundang penyakit hmm. Jadi sebaiknya sisa dari pembekaman itu dibakar Bakar, ya. ya ini kira-kira uh, uh, beberapa hmm. hal yang Perlu saya sampaikan tentang apa namanya aspek pembedahan yang alami dan islami mm -hmm. eh, silakan selanjutnya saya kembalikan yang pertama dari Pak Firdaus di uh, petukangan Jakarta Selatan Kebayoran ya uh, Pak dokter kalau bayi ditidurin tengkurep uh, sengaja itu bagus apa enggak dan bagaimana menurut Al Quran Hadis tentang asi pada bayi terima kasih ya yeah. baik ya Uh, kalau dulu memang ada pemikiran bahwa kalau bayi paling bagus tidurnya tengkurap katanya mm -hmm. tapi sekarang ternyata tidak oh. jadi ilmu kedokteran pun juga sudah menyatakan tidak, mm -hmm. tidak bagus mm -hmm. ya. mm -hmm. jadi terlentang uh, biasanya terlentang saja mm. nah. kemudian yang kedua mengenai asi, asi ya. Ya kalau asi ini kan sudah jelas di dalam uh, Al-Quran itu bahwa kita, uh, setiap ibu itu disuruh menggenapkan Memberikan ASI pada uh, bayinya Sampai umur 2 tahun Ya jadi itu uh, Memang manfaatnya besar sekali Anak-anak yang dibesarkan dengan ASI dan yang tidak Berbeda, ya? berbeda. Hmm. ya jadi Biasanya anak-anak yang dibesarkan dengan ASI itu Daya tahan tubuhnya lebih tinggi hmm. Dari terhadap penyakit dan badannya lebih berkembang Bagus hmm. Nah itu sudah banyak penelitian mengenai ASI itu Dan bagaimana Al-Quran ya Al-Quran sendiri tadi sudah mengatakan hendaklah menggenapkan Menyusui bayi-bayinya Sampai dua tahun Nah saya lupa tuh ayatnya Ayat berapa gitu Ya gitu baik. Kemudian ada liat di Jakarta Pak dokter hasil USG Dan HSG Dari dokter sel telur saya cuma satu dan ada penyumbatan di saluran kanan dan polip di rahim saya. Eh, di rahim, saya eh, tidak mau lagi minum obat kimia. Apa bisa, eh, Pak Dokter? Oh, ingin praktek, ingin ke tempat dokter. Apa ada kasus seperti yang saya alami di tempat praktek Pak Dokter ini? Ya, yeah. jadi ini mungkin maksudnya sel telur saya cuma satu. Mm -mm. Loh, sel telurnya cuma satu? Bukan, mungkin. Ini seperti ini tulisannya dok. Iya nah, ya. Jadi uh, hasil USG dan HSG kalau HSG itu kan untuk uh, salurannya, saluran tubanya itu ada penyumbatan ya. Hmm. Tapi untuk USGnya mengatakan bahwa sel telur saya cuma satu. Mungkin ininya apa namanya uh, ovariumnya ya, indungnya, indung hmm. telurnya satu. Kalau indung telur satu, berarti kan dia pernah di apa namanya diangkat ya, diangkat mungkin ya, uh, atau tidak berkembang ya. Kemudian uh, dan ada polip di rahim, mm -hmm. ya polip di rahim, uh, penyumbatan ya penyumbatan tadi hasil HSK tadi, mm -hmm. kalau usg nya kan uh, sel apa yang indung telurnya cuma satu mm -hmm. dan ada polip di rahim ya. Mm -hmm. Nah ini tergantung seberapa besar polipnya juga. Kalau polipnya masih kecil mungkin bisa dicoba dengan pengobatan herbal, mm -hmm. tapi kalau polipnya sudah besar sudah tidak bisa, mm -hmm. ya harus dioperasi ya. Begitu juga uh, saya telur yang cuma satu tetap orang bisa melahirkan sel, uh, Maaf bukan saya telur Kalau orang indung telurnya cuma satu dia masih bisa punya anak hmm. Bukannya tidak bisa gitu jadi ya uh, mungkin yang perlu ditingkatkannya uh, kesuburannya. Hmm, kesuburannya ya. ya. Ya Insya Allah hmm. orang berusaha lah dengan berbagai jalan. Jangan antipati terhadap satu metode dan metode lain tidak. Kita coba aja hmm. sepanjang itu masih dalam batas-batas koridor halal yang kita kerjakan. Hmm. Ya baik. <tuh> Kemudian Lisna e, pengobatan nabawi e, bagaimana dengan untuk orang yang sakit jiwa? Apakah juga bisa diobati dengan cara tibun nabawi? Iya e, Minggu lalu saya menjelaskan tentang ini ya Manfaat Quran ya mm -hmm. Sebagai e, pengobatan Ya pengobatannya dengan Quran Dengan Rukiah ya e, Tapi e, Ya saya Rukiah itu Tidak semua ahli Rukiah Saya bisa meyakini man, apa namanya Keahliannya di bidang itu ya Kadang-kadang ada yang kurang tepat saya melihatnya secara netral terus terang. Hmm. Saya tidak melihat semata-mata dari aspek apa namanya uh, agama, tapi juga secara anu, secara ilmiah juga. Hmm. Memang ada yang memang pinter, hmm. yang bisa membantu untuk orang-orang yang sakit jiwa gini. Hmm. Saya rasa bisa di, Insya Allah bisa lah. Ya semua yang yang apa namanya penyakit yang bukan penyakit bawaan, mm -hmm. insya Allah itu bisa diatasi. Bahkan dalam dunia kedokteran sudah maju sekarang, mm -hmm. penyakit bawaan pun bisa diatasi sebagian. Mm -hmm. Ya. Mm -hmm. Baik, Yati di Cibubur, dok kalau sakit gigi obat herbalnya ada nggak dok? Lalu cara mencegah selain menjaga kebersihan minum uh... minum apa? Oh minum ya? apa? Iya. Yeah. <laughs> Ya ini uh, gigi ini kan juga ada hubungannya dengan perkembangan dari mulai kecil ya mm -hmm. saya tidak tahu uh, ini apakah umurnya tidak ditulis di situ se yeah. <laughs> sebaiknya memang kalau konsultasi itu umur tinggi badan Betul. berat badan seperti ya. ini Erna ini bagus sekali ya, ya. ada hewan uh, ya kemudian <tuh> ya jadi Uh, saya tidak tahu ini umurnya berapa jadi kalau sakit gigi obat herbalnya ada nggak ya tergantung saya tergantung umurnya ya tergantung sakit giginya juga hmm. jadi kalau sakit giginya gigi lubang uh -huh. ya di samping setelah <laughs> diobati dia harus ditambal <tambal>, ya. kalau tidak ditambal besok sakit lagi <laughs> gitu karena ada makanan yang nyangkut di situ yeah. ya kan atau kalau sakit giginya itu misalnya Uh, karena kekurangan kalsium ya pengobatannya dengan diberikan kalsium. Mm -hmm. Nah jadi yang paling penting sekarang itu didiagnosis dulu sebenarnya apa ini sakit giginya nih. Mm -hmm. Ya saya anjurkan kalau memang lubang ya segera dibersihkan dan ditambal. Mm -hmm. Kemudian bagaimana cara mencegah uh, sakit gigi ya. Mm -hmm. Ya pertama tentunya kebersihan ya dijaga kebersihan mulut dengan sikat gigi. Uh, kalau bisa bersiwak itu lebih bagus dengan mm -hmm. bersiwak. Mm -hmm. Kemudian juga konsumsi kalsium yang cukup dan fluoride yang cukup dan itu sebetulnya dilakukan sejak kecil. Bukan setelah dewasa, mm -hmm. dewasa sudah tidak berlaku lagi, mm -hmm. gitu tidak bermanfaat. Jadi memang dari kecil harus dibiasakan begitu. Kemudian e, mencegah makanan-makanan yang kira-kira menempel di gigi. Coklat ya. misalnya. Ya, gitu. apalagi malam hari mau tidur makan coklat, habis atau, makan langsung tidur. Atau minum susu ya, anak-anak itu harus segera e, kumur-kumur atau gosok gigi ya. Iya, kalau habis minum susu anak-anak malam itu terus dibersihkan mm -hmm. uh, giginya apa nih lidahnya juga dikerok biasanya mm -hmm. kemudian uh, minum baru tidur mm -hmm. jadi supaya bersih betul gitu mm -hmm. ya kemudian <tuh> dari ibu Mila uh, apa ini tensi saya rendah apa dampaknya pada tubuh saya kalau terus terusan lambung yeah. saya juga sering nyeri saat ini saya sedang menyusui anak 17 bulan Usia saya 41 Berat badan 30 kilo 43 kilogram ya. Ibu Mila ya. Kalau Tensi rendah dulu Saya pernah ya Ngasih Ano ya hmm. Ngasih resep kan Yaitu uh, Jahe 3 ibu jari Kemudian uh, Apa namanya Laos 1 ibu jari Kemudian uh, Temulawak 3 ibu jari Dipotong-potong, mm -hmm. ya. Kemudian, oh, maaf maaf, keliru saya. Ini tensi rendah ya. Iya. Yeah, yeah, ya maaf, diulang lagi sekarang, diulang ya. Jadi bikin aja wedang jahe. Mm -hmm. uh, pemanisnya pakai madu. Kemudian pakai uh, jeruk 2 sendok makan mm -hmm. air jeruk. Kemudian tambahkan seujung sendok makan garam dapur. Diaduk. Jadi saya ulang lagi, bikin wedang jahe. Pemanisnya pakai madu ya madunya silakan seberapa butuhnya untuk uh, manis ya ada yang suka yang manis sekali ada yang uh, tidak manis ya mm -hmm. sedikit lebihan madunya kemudian jahe madu kemudian air jeruk mm -hmm. ya jeruk nipis diperas kira-kira 2 sendok makan mm -hmm. diaduk tambahkan lagi seputuk sendok teh garam dapur mm -hmm. diaduk diminum insyaallah nanti menjadi bagus kalau dampaknya tensi yang rendah ya tentunya badan jadi lemah ya iya yeah. Ya. Habis duduk lama tiba-tiba berdiri dengan cepat uh, Cepat pusing Iya, jadi itu obat itu juga untuk membuat badan menjadi lebih bergairah lagi hmm. lah nah, Ya. Kemudian dari Pak Toto di Blok M uh, Dok obat untuk asam urat dan rematik, Nah itu saja dok terima kasih Apa saja obat untuk asam urat dan rematik? <laughs> oh iya Hah. Kayaknya dulu pernah saya menjelaskan ini ya hmm. Jadi uh, asam urat itu Uh, dan rematik ya ini kalau yang sederhana kan ya mm -hmm. bikin aja jahe dicampur dengan temulawak jahe plus temulawak ya dicampur apa uh, namanya bikin bedang jahe campurkan kira-kira uh, tiga ibu jari temulawak mm -hmm. iris-iris dicampur mm -hmm. diminum kemudian kalau untuk bobok ya di apa di ini bikin aja apa uh, namanya kencur mm -hmm. dihancurkan di di pe pepek gitu ya kencur mm -hmm. ditumbuk Kemudian, ya ditumbuk ya mm -hmm. dicampur sama beras oh. nah ditumbuk dicampur beras itu diaduk mm -hmm. rap, rata terus dipakai untuk uh, dioleskan di, di tempatnya nah, mm -hmm. itu yang untuk lokalnya kalau yang untuk diminum tadi bisa pakai uh, wedang jahe tadi ya mm -hmm. dikasih uh, temulawak <tuh> Baik, ya. um, kemau... Kemudian juga sedikit mengenai asam urat oh, iya, asam Sebaiknya urat kan, iya. sebaiknya banyak minum dan banyak gerak Karena asam urat ini kebanyakan karena kurang minum Maka hmm. ya. kalau kurang minum itu gampang terserang asam urat ya? Iya <tuh> Apalagi makan, saya lihat ini ya. kan asam urat kemudian rematik Mungkin rematiknya ke, uh, maksudnya nyeri karena asam urat itu oh, kan ya Jadi pengalur nah. dari situ ya? Iya Maka jangan sering, -sering makan emping sama kacang ya dok ya? Tidak apa-apa. Asal -apa, oh, jangan oh, banyak. Oh, oh boleh ya. Iya. Tepung mengawal asam urat ini. Baik kita buka untuk penelpon pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa pak? Dengan Priyono ini. Pak Priyono. Iya. Di mana pak? Di Jakarta Selatan. Iya, silakan Pak Priyono. Ya, assalamualaikum Bolkia. Waalaikumsalam, tuhlah ketuh. Ini mau menanyakan mengenai tahajud untuk pengobatan Bolkia. Iya. Ini saya punya seorang kerabat ya dia senang sekali kiamulai ya, iya. jadi dia itu sejak mungkin sejak sebulan ini ya dia mulai melamakan itu jadi pak, ya, atau melamakan kiamnya ya, ya, dirinya. Jadi dia mengambil yang 11 rakaat pak, Ustaz, ya. Kenapa? 11 rakaat ya. Hmm. Dia mulai dia cerita itu dia mulai tengah dua ya, yeah. tengah dua itu, uh, mau itu setelah pada rakaat yang ke apa namanya kira-kira ke 8 ya. Iya. Yeah. Itu katanya ada rasa mual itu, muaratat. Mual, ingin muntah begitu ya? Iya. Yeah. Mm. Pusing gitu. Kemudian terusai itu ya, terai. Kemudian kayak topan, ke malamnya begitu lagi. Yeah. Iya. Begitu mm -hmm. lagi Pak muaratat. Mm -hmm. Mual itu. Nah ini ini gimana pak? Mungkin? Mual ya? Ha -ha. Muaratat mm -hmm. bisa mengapa teman? Ya. Berikan satu saran mungkin ya. Iya. Usianya berapa tuh? Usianya 40-an. Oh, 40-an. Iya, oh, 40 ya, 40 ya. Baik-baik. Selama itu yang ada sih enggak apa-apa. Kondisinya -apa. enggak apa-apa. <tuk> hanya malam ya, Kyai Mualal baik. Iya. Ya. Terima kasih Pak Priyono. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam Jadi kalau Kyai Mualal eh uh, salat tahajud Bendiri, itu berdiri uh, beberapa uh, saat terasa mual. Mual, ya. Iya. Ini mungkin berhubungan dengan pada waktu tidur. Mm -hmm. Sebelum tidur itu uh, sebaiknya 4 jam sebelum tidur tidak makan 4 jam sebelum tidur tidak makan Tidak aja, makan, makan berat Ya iya uh, ya, ya, sama sekali tidak makan kalau mm -hmm. bisa Hanya minum saja mm -hmm. Dan minum itu diberhentikan 1 jam sebelum tidur Nah jadi uh, mungkin ini kan kalau mual ini berarti kan ada gangguan di mah ya yeah. Di mahnya Nah kemungkinan besar ini karena makan apa namanya beban mahnya itu tinggi sekali, sehingga asam lambung itu naik, mm -hmm. naik ke atas. Itu kadang-kadang ada yang disebut sebagai reflux esofagitis, ya. Jadi uh, apa namanya radang esofagus karena uh, reflux karena asam lambungnya naik ke atas. Mm -hmm. ya. Nah itu sering terjadi pada penderita yang uh, mempunyai asam lambung tinggi jumlahnya. Nah ini mungkin bapak ini termasuk yang begitu, mm -hmm. sehingga saya anjurkan. Uh, untuk memperbaiki mahnya itu uh, Makan hanya tiga kali sehari Di antara waktu-waktu makan tidak boleh makan sama sekali hmm. uh, Kalau dia lapar ya minum uh, air hangat atau teh hangat juga hmm. boleh hmm. Ya. Nah, Kemudian di samping itu juga empat jam sebelum tidur sudah tidak makan lagi hmm. Ini untuk menjaga Supaya lambungnya ya. waktu dia tidur lambungnya betul-betul kosong gitu. Artinya dia, uh, saat tidak memproses seperti itu ya Iya, hmm. nah, Ya itu Nah, begitu kemudian juga ya uh, sholat tahajud ini juga kalau kita apa namanya uh, melaksanakan sholatnya itu hendaklah dengan betul-betul khusyuk ya, ya dan khudur jadi dengan hati yang lapang sekali gitu mungkin kalau orang yang uh, sholatnya itu agak dipaksa-paksa itu kan dampaknya kurang begitu bagus ya iya iya ya. <laughs> tapi ya tentunya kalau awal-awal orang pasti dipaksa dulu kan ya, ya. tapi kalau sudah Berjalan mengalir ya biasanya bagus mm -hmm. gitu ya Tapi saya rasa diteruskan aja ya Dengan motivasi yang kuat dan dengan memperbaiki cara makan Seolah ada manfaatnya nanti mm -hmm. Baik SMS berikutnya saya akan bacakan ini dari Erna Usia 22 tahun uh, Tinggi 156 cm berat 41 Saya bronkitis. Bagaimana cara menyembuhkan dengan tibu nabawi yang efektif Pak Dokter Erna, yeah. terima kasih Ya, yeah, baik ya <laughs> <tuh> Jadi kalau uh, bronchitis ini kan konotasinya bisa macam-macam ya yeah. Ada yang karena TBC ya Dia bilangnya bronchitis juga Ada yang mengradang biasa Dia bilang bronchitis juga hmm. Ya pasien karena kena begitu hmm. Sebaiknya diagnosisnya ini difikskan dulu Sebenarnya ini apa nih gitu Nah itu bisa dilihat dengan apa? Dengan foto Foto dada Kalau memang ini uh, merupakan radang paru-paru biasa Maka ya Uh, obatnya pakai obat yang sederhana aja misalnya uh, bawang putih ya dikupas mm -hmm. ya kemudian dilumatkan dicampur dengan 25 gram gula batu ya kemudian ditambah satu gelas air matang didiamkan selama 5 jam kemudian disaring diminum satu kali sehari a satu sendok makan mm -hmm. sederhana aja jadi bawang putih kira-kira 30 gram gula batu 25 gram air matang ya yang mendidih satu gelas dicampur diamkan selama 5 jam setelah itu disaring disimpan di dalam botol diminum satu kali sehari sekali minum satu sendok makan uh -huh. itu kalau untuk bronkitis biasa tapi kalau untuk uh, bronkitis karena uh, tuberkulosis ya Ya saya tetap menganjurkan pengobatan ke dokter tetap dijalankan. Mm -hmm. Tapi bisa dibantu dengan kombinasi mm -hmm. antara uh, mengkudu jus mengkudu dengan wedang jahe. Mm -hmm. Jadi minum wedang jahe satu gelas ditambah jus mengkudu uh, satu takar. Ada takarannya di situ biasanya. Mm -hmm. di, apa namanya jus mengkudu yang di, banyak di, dijual di, di apotek di juga. Jusnya itu ya. Mm -hmm. Ya itu minum dua kali sehari pagi dan sore. Mm -hmm. Jus mengkudu dicampur dengan Uh, wedang, jahe. wedang jahe, yaitu kalau untuk TBC ya, Di samping <coughs> itu juga tetap obat dokter dijalankan siang hari, bikin jus uh, nanas hmm. minum jus nanas, jus nanas itu bisa untuk pengobatan TBC juga hmm. ya. ya. <coughs> baik, kemudian uh, ada Iwan di Jakarta Timur 35 tahun, tinggi 165, berat 70 mau tanya, obat herbal untuk sakit vertigo, ini bagaimana Pak dokter? iya yeah. Ya, sakit vertigo ini uh, Oh iya, saya tadi Mesti saya tambahkan sedikit untuk yang tuberculosis itu Mbak Erna tadi ya uh, Bisa juga ditambahkan untuk yang tuberculosis itu uh, Dengan uh, Apa namanya Sambiloto sambiloto ya Jadi ambil satu genggam sambiloto hmm. Dimasak dalam 250 cc air Sampai hmm. tinggal 125 Diminum ya, pagi hmm. sore, pagi sore gitu hmm. ya. Ya, Sekarang Mohon maaf ini saya terpengaruh Uh, kemudian Pak Iwan ya yeah. di Jakarta Timur uh, obat untuk vertigo. Vertigo, ya vertigo ini kan diduga ada gangguan peredaran darah di kepala. Uh. Jadi kalau saya biasanya saya berikan dia itu teh pegagan. Teh pegagan. Nah, nah teh pegagan nah, kemudian di samping itu juga itu dilakukan ini apa urus-urus itu apa jadi ya urus-urus, bahasa kitanya apa nih? enggak apa? Jadi melap, apa nembersihkan ini kotoran? Minum obat supaya kotoran keluar? Oh iya, seperti dikuras dengan ya. laksansia istilahnya kalau sudah <laughs> bahasa kedokteran, di dikuras ya. Dikuras ya. Nah, jadi uh, minum obat untuk urus-urus, untuk mm -hmm. melancarkan, oh, uh, menguras bersihkan, perut, ya. menguras perut mm -hmm. ya, sehingga kotoran keluar semua. Mm -hmm. Karena kadang-kadang vertigo ini berhubungan dengan sulitnya. Uh, kotoran keluar dari usus hmm. sehingga racunnya itu diserap di situ. Coba aja dipraktikkan nanti kan ada hasilnya. Hmm. Itu saya udah banyak tuh pasien yang begitu, hmm. ya. Jadi saya minta urus-urus, obatnya apa? silahkan beli aja obat kimia enggak apa-apalah. Hmm. Diminum apa? Uh, ada beberapa macam obat ya yang hmm. di, bisa diminum. Hmm. Misalnya laksadin misalnya gitu lah Ya saya sebut merek bukan karena saya mengiklankan <laughs> ini. Tapi bisa dipakai lah itu, iya. ya. <tuh> Baik eh uh, Kemudian uh, Ibu Lia Ibu Lia di Pulau Gebang Saya mau tanya kalau lagi head uh, Boleh gak dibekam Uh, yeah. ini saya uh, juga suka dibekam di daerah Jakarta yeah. Selatan Pasar Minggu. Usia saya 41 tahun. Yeah. Nah, lagi sehat, boleh enggak dibekam di pada putra? Ya, yeah, jadi pertama, bahwa bekam itu untuk wanita itu uh, hanya dilakukan apabila ada sakit. Kalau tidak sakit enggak perlu bekam wanita. Karena wanita itu sudah ada uh, apa namanya? bekam alami ya. Berupa head itu. Sudah hmm, pembersihan darah secara... Sudah cukup, ya. Hmm. Tapi kalau dia ada sakit, ya baru dilakukan pengobatan dan pemegaman. Kalau untuk pria, walaupun tidak sakit, untuk perawatan, eh, untuk oh, kesehatan, 2 ya, bagus sekali, ya, 3 bulan sekali lah. Oh, boleh. Ya. ya. Hmm. Nah, kalau uh, sedang head, sebaiknya tidak dibekam. Oh, sebaiknya. Sebaiknya tidak dibekam. Hmm. Gitu kira kiranya Baik. Uh, dari... Uh, enggak ada namanya uh, assalamualaikum pak dokter saya punya penyakit diabetes tapi kok kedua tangan saya terasa tebal tidak mau hilang seperti kesemutan ini ya orang. ya memang itu gejala dari diabetes itu diabetes hmm. lanjut hmm. itu harus cepat diobati hmm. jadi uh, silahkan datang ke dokter ya kan konsultasi ke dokternya diikuti petunjuk petunjuknya masalah hmm. makanan dan sebagainya ya Hmm. Jadi kadang-kadang kita mengabaikan apa yang sudah diberikan, tapi nanti kalau sudah timbul komplikasi kita rugi sendiri. Hmm. Jadi silakan aja ha. tanyakan ke dokternya obatnya apa ini dan sebagainya kita silakan konsultasi. Ya. Kemudian Pak Dokter saya memiliki jinten hitam masih dalam bentuk biji yang saya beli ketika berumroh dulu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengkonsumsinya? <laughs> Pengen punya, sudah punya malah. Yeah. Tapi mau makainya nih. Tapi dalam bentuk biji ya. Salah-salah nanti, salah konsumsi repot nanti. Nah ini yeah. cinta hitam itu, ya itu uh, kalau ditumbuk itu dia ada yang menguap hmm. gitu. Hmm. Nah eternya ini diantaranya bermanfaat untuk kesehatan. Hmm. Jadi makanya pemrosesan cinta hitam itu tidak mudah. <laughs> Jadi kalau memang Bapak ini punya yang bentuknya seperti itu. Ya ditumbuk tapi saya minta dicampur dengan minyak zaitun. Hmm. Jadi numbuknya itu dicampur minyak zaitun sehingga uh, uapnya itu tert tertangkap oleh minyak. Oh. Itu akan memberikan khasiat yang utuh. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Terima, yeah. Kasih, Terima kasih Pak Doktor. Terima kasih. Saya warahmatullahi wabarakatuh.